Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibal mursariin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd ba Yang saya hormati Bapak Nekta Buen Jakarta Antai Mewakili Yang saya hormati dosen senior kita yang hadir pada hari ini dua orang dan beliau dua-duanya adalah alumni Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan <tuk> Profesor Dr. Suwito M.A. dan Profesor Dr. Armai Arif M.A. Ini yang sempat hadir pada hari ini, pada malam ini Yang saya hormati para wakil dekat Wakil dekan bidang akademik Wakil dekan bidang administrasi umum Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Yang saya hormati para dosen Yang semuanya ada di hadapan kiri kanan saya Di tengah Luar biasa pada hari ini Para panitia pelaksana kegiatan ekspo FITK UIN Jakarta Mulai dari awal Sampai pada hari ini Kawan-kawan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Patut kita bersyukur pada malam ini karena FITK sudah masuk usia 60 tahun. Itu berarti bahwa FITK sudah mengabdi untuk bangsa dan negara selama 60 tahun. Kita tidak bisa lagi menghitung berapa lulusan yang dihasilkan oleh FITK sejak pembukaan pertama tahun 57 dan sampai sekarang kita tidak bisa menghitungnya lagi. Sudah ter tersebar di seluruh pelosok tanah air. Bisa kawan-kawan bayangkan kalau setiap tahun itu kita akan memproduksi lulusan 1000 orang. Kalikan saja 60 tahun sudah berapa? 90 ribu, lebih kurang, karena dulu tidak banyak. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, hari ini saya kira merupakan hari terakhir dari kegiatan atau dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati ulang tahun FITK yang ke 60 tahun. Kita bersyukur atas ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu banyak yang telah dicapai oleh Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan sejak awal berdirinya hingga pada saat sekarang ini. Fakultas Ilmu Tarbiah dilepaskan dari lahirnya Uyeng Satula Jakarta. Saya kira kalau tidak ada FITK, tidak ada Uyeng Jakarta. Ya... Kalau tidak ada Prodi PAI, maka tidak akan ada Fakultas Ilmu Tarbiah. Karena itu kawan-kawan sekalian dan mahasiswa, Prodi PAI dan Fakultas Ilmu Tarbiah adalah Prodi dan Fakultas yang tertua di Indonesia. UIN dan IN lain, generasi-generasi berikutnya. Generasi pertama, dalam bidang agama islam yang pertama dulu adian Akademi Dinas Ilmu Agama itulah yang pertama yang berdiri dan kebetulan di Jakarta dibuka pendidikan pertama apa Pak pendidikan bukan pendidikan agama islam ya jadi adia itulah yang pertama karena itu patut kita syukuri dan bangga atas prestasi yang tercapai oleh Fakultas Ilmu Tarbiya dan hingga saat ini Fakultas Ilmu Tarbiyah sudah 60 tahun mengabdi dan kita tidak akan tahu kapan akan berakhir usia Fakultas Ilmu Tarbiyah karena boleh jadi usianya ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun dan karena itulah maka pada hari ini dan pada masa kita sekarang ini kita jadikan Fakultas Ilmu Tarbiyah Fakultas yang unggul Fakultas yang kompetitif Dan fakultas yang profesional Tentu dengan lulusan-lulusannya Harus memiliki Karakteristik seperti itu Fakultas itu Tumpul Tarbiyah dengan Visinya itu yang Unggul harus selalu di depan Tidak boleh ada di belakang Fakultas Tarbiya Selalu berada di depan Unggul itu Selalu berada di depan tapi dengan berbagai kehebatan yang dimiliki Bukan saja di depan tapi harus ada keunggulan yang dimiliki dan kehebatannya Kompetitif Biarpun banyak orang yang sama-sama berada di depan dengan Fakultas Dimitar Tapi dia harus bisa bersaing dengan yang lain Kemudian profesional Dia berada di situ dan mampu menyaingi orang lain Dengan profesionalisme yang sangat tinggi, sehingga dengan begitu maka tidak heran harapan kita, Sarjana dan Urusan Fakultas Ilmu Tarbiah harus memiliki tiga sikap, tiga karakteristik itu, sehingga mereka mampu berada di depan, dan mampu mereka bersaing dengan siapapun, dan mereka menunjukkan profesionalismenya dalam segala hal. Karena itu menjadi visi kita, dan itu menjadi... Mars FITK ini terima kasih kepada Pak Mugdib kalau boleh ada di sini saya dengar yang menciptakan Mars FITK itu adalah Dr. Mugdib Abdullah luar <tik> biasa tidak kita sangka seseorang yang lahir dari jurusan Bahasa Arab mampu menciptakan Mars FITK kita berharap mahasiswa kita juga mampu menunjukkan kreativitas seperti itu Dan saya sangat membanggakan mahasiswa saya, mahasiswa fakultas Terdia, dengan kreativitasnya yang luar biasa. Dibu tangan dong, masa? <tuk> luar biasa. Ini Pak Wito dan Pak Armai, banyak kegiatan kita dalam rangka 60 tahun FITK ini, banyak melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan, pengurus kemahasiswaan, pengurus intra mahasiswa kemudian poster yang kita lihat perlengkapannya ini penalatannya luar biasa sebentar lagi mereka akan tampil dan demonstrasikan kemampuan mereka poster dulu kecil-kecil aja tapi sekarang sudah jadi besar dan selalu mendapat undangan dari fakultas lain itu hanya pojok-pojok aja dulunya sekarang bukan lagi di pojok sudah ada di depan karena unggul, sudah kompetitif dan sudah profesional lagu apa saja kita minta mereka bisa lakukan di hadapan kita bapak ibu yang saya muliakan dalam rangka mensyukuri niimat Allah terhadap fakultas terbihan yang sudah mencapai usia 60 tahun ini pada malam ini kita sebut dengan malam penghargaan Kepada mereka yang telah memberikan dedikasi yang tinggi terhadap ilmu Fakultas Ilmu Terbiaya dan Keguruan. Kepada para dosen yang telah menunjukkan Dharma Bakti yang luar biasa. Kepada pegawai staf yang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap FITK. Dan kepada mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi unggul di prodinya masing-masing. Di samping saya ini ada beberapa hadiah. Yang akan diserahkan kepada mereka yang telah menunjukkan dedikasi keunggulan mereka di bidang mereka masing-masing. Setiap tahun kita berikan, dan Pak Subito dan Pak Armai, setiap visuda 4 orang mahasiswa yang unggul di akademik, kita berikan laptop sebagai penghargaan kepada mereka dan itu setiap itu kita berikan. Karena itu sebagai penghargaan kita atas prestasi yang telah mereka capai. Pada malam ini juga akan ada dosen yang diberikan penghargaan, ada staf, ada mahasiswa yang sudah berprestasi dan mewakili prodinya masing-masing. Tentu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan bersama. Dan kami memberikan menetapkan aturan Bagi dosen yang sudah pernah mendapatkan award sebelumnya, tidak akan diberikan lagi. Karena kalau diberikan terus mereka, nanti dia terus yang merajai di situ. Karena itu maka, apa namanya, kita memberikan penghargaan kepada mereka yang belum. Bapak-Ibu yang saya muliakan, saya kira malam hari ini adalah malam yang penuh gembira ria dengan syukur kepada Allah. Atas nikmat yang diberikan kepada kita, Fakultas Ilmu Tarbiah dan keguruan sehingga FITK sudah mencapai usia 60 tahun. Semoga di masa datang, tahun depan, tahun berikut, sampai kapanpun, Fakultas Ilmu Tarbiah selalu jaya dan sukses dalam juta-juta. Kita sambut FITK dengan pengabdian yang sudah 60 tahun insyaallah akan lahir dari ITK ini orang-orang hebat yang akan menjadi orang-orang hebat di kancah nasional maupun internasional. Sekian saya kira sambutan saya. Sekali lagi terima kasih kepada dua orang profesor kita yang sudah hadir pada hari ini. Sebenarnya semua dosen kita undang termasuk beberapa profesor tapi mungkin ada halangan karena acara malam begini Biasanya kalau usia-usia kayak Pak Wito, Pak Armai, kayak saya ini biasanya malam itu sudah kurang kegiatan. Hmm. Tapi beliau berdua masih setia hadir untuk menyaksikan bagaimana malam penghargaan pada malam hari ini. Saya kira itu sekian. Lebih jalan kurangnya mau di Jayalah Tarbiyah. Jaya FITK. Jayalah lulusan FITK selamanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini Saya buka acara malam penghargaan FITK 2017 dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang ada pemotokan tumpeng.